Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Penerima, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam kajian keislaman sesaat lagi. Bina dina, bina dina. بجهاد نفس نفسي الصخرة وننتزم الطاغوت والكفرا بجهاد نفس الصخرة وننتزم الطغوت والكفراء بعديمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهراء بعديمة جبارة كبرى wa iradati la ta'rifu wa iradati subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar midi dewasa 177,7 dfsfm solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah pendengar RDS di manapun berada hadir kembali Umar Darmawan menemani anda di sore hari ini Edisi hari ini hari Kamis tanggal 16 Dulhijjah 14.33 Hijriah yang bertepatan dengan 1 November 2012 Masehi. Pendengar menemani Anda, di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ustadz Ahmad Ramadan, pengasuh pondok pesantren Salman Al-Farisi Karangpandan Karanganyar, ...tentang metode-metode berdakwah ...sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat... ...yang kami kemas dalam program acara Kalam Fikih Dakwah Dan Alhamdulillah pendengar RDS dimanapun anda bisa menyimak program ini... ...baik dari 107.7 FM maupun juga 101.4 His FM Solo... ...karena acara ini juga disambung siarkan di 101.4 His FM Solo... Dan pendengar Alhamdulillah beliau Ustaz Ahmad Romadun sudah hadir bersama Umar di studio RDS FM Solo Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum Tad Waalaikumsalam oh. Warahmatullahi Wabarakatuh ya, Gimana Tad kabarnya Tad? Alhamdulillah baik insyaAllah ya, Alhamdulillah hmm. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebab apa ini Tad? Uh, masih dalam bekal dakwah hmm. dalam kaitannya... Uh, Yaitu buah daripada keimanan, buah dari rasa iman itu, iman yang mendalam. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang mahabbah, insya Allah kita akan membahas masalah uh, berikutnya, buah uh, keimanan berikutnya. Ya. Baik, pendengar RDS, jimanapun anda berada, nanti anda bisa bertanya kepada Ustaz Ahmad Ramadan melalui telpon 765-128-128 atau juga bisa melalui SMS di 081-226-170-777 Sekarang kita simak bersama pendengar, anda yang di rumah silakan menyiapkan catatan-catatan anda untuk mengikat ilmu ini agar tidak tepas Kita simak bersama pendengar, kajian keislaman Kalam Fikih Dawah bersama Ustaz Ahmad Ramadan Alhamdulillah Nahmadu ta'ala Wa nasta'inuh wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah Fala mudillah lah Wa man yudlil falahadih lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Ya ayahatina amalut takul Allah hakatukatih, walla tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayahatina amalut takul Allah wa qaulu qaulan sedida, yuslih lakum amalakum, wyafr lakum dunu bakum. Wma yutgillah wa rasulahu fakutfaza fauzan aghima. Amma baan. Fa inna wa khairal haddi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull Ikhwati para pendengar RDS yang senantiasa berusaha untuk kemudian mencari ilmu di mana ilmu din adalah ilmu yang diwajibkan atas setiap Muslim yang akan mengantarkan ia dalam beribadah sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ajaran tuntunan Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman generasi awal para Sahabat Ridwanullah Allah Alaihim. Ikhwati Azakumullahu Jamian Di antara ilmu yang penting pada setiap muslim adalah ilmu berkenaan dengan dakwah Apa saja kepentingan ataupun apa saja perbekalan yang harus dipahami oleh para da'i Khususnya setiap muslim ini adalah da'i yang menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyuruh kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting fikih dakwah itu dalam rangka menjaga agar dakwah yang kita sampaikan, metode yang kita gunakan, manhaj yang kita berjalan di atasnya sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwati zakkumullah jamian. Di antara perbekalan atau bekal uddah dari apa yang harus menjadi bekal bagi kaum muslimin sebagai da'i adalah al-imanul amik. Iman yang mendalam, iman yang, yang dengan pemahaman bagus, dengan pemahaman yang baik, keyakinan yang matang, yang tidak ada ragu sedikit pun. Keimanan ini bisa membuahkan banyak hal, khususnya bagi para dai ini sangat penting. Di antaranya kalau kemarin kita membahas berkenaan dengan al-mahabbah, tentunya mahabbatul ambiilah Rabbihi wa mahabbatul Rabbiilah ambihi. Jadi cintanya Allah kepada hambanya dan karena cinta hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah buah daripada keimanan dan Uh, Al-Mahabbah Juga sebagai pilar Sebagai uh, Tonggak pembangun sebuah ibadah Karena seorang Tidak akan sempurna Ibadahnya kecuali Dia memiliki rasa Mahabbah Dan dakwah itu adalah ibadah yang paling mulia Karena menyeru manusia untuk uh, Kembali kepada jalan Allah Mandalla ala khairin falahu ajru mislu fa ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik maka dia akan mendapatkan kebaikan pahala, sebagaimana orang lain mengerjakan. Jadi kita mendapatkan pahala terus mengalir. Itu adalah dakwah. Karena dakwah itu termasuk daripada tiga hal yang tidak uh, tidak terputus. Ya, karena uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idama ta ibnu Adam dalam riwayat yang lain idama tal insan in qata amaluhu illa min ihda salas atau illa min salas apabila seorang anak Adam seorang manusia meninggal maka seluruh amalannya terputus sudah tidak ada kemudian uh, ia mendapatkan pahala lagi kecuali tiga perkara saja illa min Selain, kecuali tiga hal. Di antaranya adalah. al ilmun fi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmun yuntafa'ubihi. Ilmu yang bisa dimanfaatkan. Dengan ilmu itu dimanfaatkan oleh dirinya. Kemudian ketika disampaikan. Sampai kepada orang lain. Orang lain mengerjakannya. Itu adalah al-ilmun yuntafa'ubihi. Ini adalah uh, disebut sebagai amal yang terbaik. Karena bisa memberikan. Pencerahan, bisa memberikan petunjuk kepada manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah yang dengan cara yang benar, tentunya seperti itu. Ini uh, ihwafilah rahimakumullah uh, adakwah. -da Maka dari itu, ketika seorang berdakwah hendaknya dalam dirinya saya sedang beribadah dan ibadah itu ihwafilah rahimakumullah tidak akan sempurna kecuali tadi yang kemarin kita bahas yaitu al-mahabbah kita harus ada cinta dengan ibadah itu, cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian daripada samratul iman buah-buah keimanan berikutnya adalah al-khawf al-khawf min samratul iman rasa takut itu adalah buah daripada keimanan, setelah tadi eh, mahabbah, rasa takut juga termasuk eh, dari buah keimanan Seorang yang e, iman yang mendalam Iwafillah e, Dalam akidah ahlus sunnah wal jama'ah Bilar ibadah itu Ada tiga macam Yang mana ini juga semuanya adalah Samrotul iman Termasuk daripada buah-buah keimanan e, Seorang beribadah Seorang berdakwah hendaknya ada rasa cinta Yang pertama Yang kedua ada rasa takut Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tidak ada rasa takut, maka kita akan uh, ya, tidak ada remnya. Tidak ada rem yang kemudian uh, bisa ya, memberhentikan apa yang seharusnya berhenti, kapan kita berhenti. Satu contoh, seorang yang berdakwah tanpa ada rasa khauf, tanpa ada rasa takut, maka dia ketika ditanya akan terus uh, menjawab, dengan yang penting saya menjawab Yang penting saya bisa menyampaikan Yang penting orang itu uh, ya, Bisa bisa puas Ya, Kadang seperti itu Tidak ada rem Jadi Ada hal-hal yang kemudian uh, Hawa nafsu kita Menginginkannya karena tidak ada rasa Khauf maka yang terjadi adalah Tidak ada rem yang bisa, uh, yang Memberhentikan uh, Langkah dakwah ataupun yang hendaknya kita berhenti dari apa yang kita lakukan, sehingga wajar saja para ulama, sebagaimana Al Imam Malik e, pernah saya sampaikan, Al Imam Malik radhiyallahu anhu yang memiliki madhab Maliki, beliau itu ditanya ya, banyak sekali pertanyaan sampai seratus lebih, tetapi yang dijawab itu hanya beberapa saja yang dijawab beberapa saja karena apa? Beliau masih ada rasa takut. Saya takut menjawab kalau salah. Saya takut apa namanya? E, karena saya belum punya ilmu ini sehingga beliau jawabannya adalah la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ini adalah yang mengerem, mengerem dakwah kita. Maka ihwas kalian jangan pernah kita e, apa ya? Jangan pernah kita malu ya, jangan ada rasa malu kalau kita harus mengatakan aku tidak tahu. Banyak orang kemudian, Nah, nanti kalau saya mengatakan aku tidak tahu, Dikatakan ilmuku ya tidak ada. Ya, memang ilmu kita sedikit, Maka kita katakan, Aku tidak tahu. Ada e, banyak sekali ya perkataan ulama salaf, ya. Di antara perkataan e, para pendahulu kita disebutkan, Man arafallah, Man arafallah hafahu wa man khafallah, Lam yakhaf ahadan minan nas wa khafahu nas Barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan takut kepadanya dan barang siapa yang takut kepada Allah lam yakhaf ahadan maka dia tidak akan ada rasa takut kepada siapapun dari manusia wa khafahu nas dan manusia takut kepadanya ini adalah uh, perkataan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh uh, salah satu daripada ulama Salaf. Siapa yang mengetahui Allah, mengenal Allah, maka dia akan kemudian uh, takut kepada Allah. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia pun tidak takut terhadap seorang pun ya, dari manusia. Dan manusia pun takut kepadanya. وبين ذلك أن حقيقة الخوف إبارة عن تألم القلب بسبب توقع المؤلم في المستقبل وسبب هذا الخوف العلم بالمفضي إلى وقوع هذا المؤلم في المستقبل فالخوف من الله علم المسلم بما يفضي إلى إقابه وهو إسيانه wa'adamul qiyam bihaqqihi tabaraka wa ta'ala. Yaufilah. Hakikat daripada rasa takut itu adalah sebuah ibarat e, ibarah daripada sakitnya hati ya. Hati ini merasa sakit dikarenakan e, takut dengan apa-apa yang akan menyakiti dirinya pada masa yang akan datang tentunya di akhirat. Jadi ada rasa takut terhadap e, neraka Allah, azab Allah. Nanti mulut saya seperti ini ya, nanti Allah murka sehingga e, ada ayat Allah yang berbunyi ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu dengan apa yang engkau tidak lakukan, dengan apa-apa yang kalian tidak engkau lakukan, kaburamaktan in dahlahi antakulumala ta'falun. Allah amat murka bagi orang ya, yang mengatakan sesuatu. Ya, amat murka terhadapmu, karena engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Ini adalah sikap khauf harus ada pada diri kita. Ya, jadi ketika dakwah uh, Bukan hanya Saya berharap, saya cinta dengan dakwah itu Saya apa namanya uh, Ada rasa harap kaum muslimin masuk ya Ataupun mereka tertarik dengan dakwah, uh, dengan Islam Bukan hanya itu saja, tetapi juga harus ada rasa khof Kenapa? Dengan adanya rasa khof Maka kita akan uh, berjalan Sesuai dengan manhaj Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh generasi awal Para sahabat Ridwanullah alaihim Dan para ulama yang mengikutinya Tetapi kalau tidak ada rasa khuf Kita akan senantiasa bermudah-mudahan ya. Atau e, Kalau dalam bahasa e, Bahasa e, Bahasa Arabnya mudahana Ya bermudahana itu Sudah e, sudah menjadi bahasa Indonesia Mudah-mudahan Jadi e, masuk dalam sebuah sistem Yang sebenarnya bukan sistem Islam Masuk ke dalam sebuah manhaj Yang bukan manhaj islam Yang pada akhirnya menjurumuskan dia eh, Bahkan kemudian eh, Menjatuhkan dia ya. Jadi At-Tariqoh eh, Ahammu minal madah itu memang benar Jadi yang namanya Tarikoh, manhaj Jalan itu lebih penting Daripada materi ya. Ingin menyampaikan materi juga Harus dengan jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan garis-garis tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ihwafillah rasa khawf itu hakikatnya adalah rasa eh, hati ini terbesit ya. akan takutnya diri ini mendapatkan eh, kesakitan nanti pada zaman yang akan datang yaitu di akhirat wasababu hadal khawf al ilmu maka khawf ini bisa muncul karena ilmu yang mana ilmu ini menyampaikan pada diri manusia ya akan ada ya, sesuatu yang menyakitkan pada uh, pada hal yang akan datang pada hari yang akan datang yaitu uh, di akhirat nanti ketika kita tidak berhati-hati ketika tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa ilmul muslim bima yufdi ila iqabihi wa huwa isyanuhu wa adamul qiyam bi tabaraka wa taala Seorang muslim punya ilmu yang mengantarkan yang kemudian e, mengingatkan tentang ikabnya sehingga dia pun e, berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun e, berusaha untuk menegakkan ya menegakkan apa-apa yang diperintahkan apa-apa yang diwajibkan kepadanya ini adalah sikap khauf. Berkata uh, salaf yang lain yaitu Qala Al-Fudail rahimahullah, "Man khafa Allah, dallahu al-khauf 'ala kulli khair." Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu maka rasa takut itu akan menunjukkan pada setiap kebaikan. Ini adalah perkataannya Fudail. Rahimahullah Kita takut, rasa takut itu akan menunjukkan kepada kebaikan Ini eh, rasa takut yang buah daripada keimanan Karena tahu hukum-hukum Allah Tahu akan eh, apa yang menjadi konsekuensi ketika saya berkata Apa yang menjadi konsekuensi ketika eh, saya berbuat ya. Apa yang menjadi konsekuensi ketika saya memikirkan Wayasdadu hadal khuf Kulama faqihal muslim azamal jinaya Fi mukhalafatir Rabb tabaraka wa ta'ala Wa annahu jalla jalaluh Law ahlakal alamin Lam yamna'hu Min dalika mani Iwafila rahimakumullah Bertambahnya rasa khawf seorang muslim itu Dikala seorang muslim itu bertambah pula Pemahaman dinnya bertambah pula keimanannya rasa takutnya akan semakin takut maka Allah uh, di dalam ayat innama yakshallah min ibadihil ulama ya ulama'u sesungguhnya hamba-hambaku yang takut itu adalah mereka yang disebut sebagai ulama orang-orang alim yang mengetahui tentang tentang ilmu semakin banyak ilmunya semakin paham seorang muslim terhadap uh, Agungnya ya, balasan Allah subhanahu wa ta'ala Agungnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala Besarnya siksa Allah Ketika kita ya, melanggar hak-hak eh, Allah subhanahu wa ta'ala Maka bertambah pula khufnya Berbeda dengan orang yang tidak tahu menau tentang tentang tentang neraka tidak pernah tahu memba, tidak pernah membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan dengan waid ya dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala maka dia akan ber ya bermudah-mudahan ya akan melalaikan akan kemudian meninggalkan yang yang seharusnya dia dia kerjakan ya wa fil maka hendaknya bagi seorang dai membangun rasa khauf itu dengan memperbanyak mengkaji ilmu. Ini adalah yang di uh, yang disarankan bagi mereka-mereka yang kemudian hendak uh, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang lainnya dari uh, ulama yang lain <coughs> Ma khafa syai'an haraba minhu Wa man khafa Allah haraba ilaih Iwa filah Dalam sebuah perkataan Siapa yang eh, Perkataan salaf, Barang siapa yang takut terhadap sesuatu Dia akan menjauh Darinya Tetapi barang siapa yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dia tidak menjauh kepadanya Tetapi ya Malah kemudian apa namanya, dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Jadi dia mendekat, bukan menjauh. Kalau kita takut terhadap harimau, kita akan menjauh dari harimau. Tapi ketika kita takut kepada Allah, kita akan mendekat kepada Allah. Ini adalah logikanya seperti itu. Man khafa syai'an haraba minhu, wa man khafa Allah haraba ilaih. Ya. Siapa yang takut kepada suatu dia akan lari dari sesuatu itu. Tetapi siapa yang takut kepada Allah maka dia akan lari kepada Allah, akan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan oleh uh, Al Hakim, ya, Rahimahullah. Uh, ini banyak sekali hikmah-hikmah uh, yang kemudian akan kita dapatkan dari rasa khawf itu. Maka ihwah sekalian rasa takut itu jangan e, disalah artikan atau jangan disalah pahamkan ya jangan kemudian rasa takut itu hanya rasa takut kepada e, kematian ya tetapi rasa takut ini diiringi dengan e, dengan dengan amal soleh ya jangan e, rasa takut saja tapi tidak diiringi dengan amal soleh karena berarti dia tidak ada roja, tidak ada uh, yang akan kita bahas nanti adalah uh, berkaitan dengan dengan roja. Iwah filas kalian. Uh, demikianlah apa yang menjadi uh, apa pengantar pada sore hari ini mudah-mudahan uh, nanti akan kami sampaikan kembali apa sih ya? Uh, kenapa kita harus uh, apa? Uh, kenapa ada rasa khauf ya? kenapa kita kemudian uh, hendaknya memiliki rasa takut di dalam berdakwah ya karena yang kita sampaikan ini adalah ayat-ayat Allah ya kemudian hadis-hadis eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebenaran jangan sampai yang kita sampaikan ini salah jangan sampai kemudian kita ceroboh di dalam eh, di dalam berdakwah wallah alam sabe. Ya baik pendengar RDS di mana pun Anda berada nanti kita lanjutkan kajian ini masih bersama Ustaz Ahmad Ramadan dan juga Umar Darmawan. Di program Kalam Fikih Da'wah 107,7 RDSFM Solo dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah 107,7 RDSD Biji hadina Biji hadina Biji hadina <Sessizia> Sanufatri tu sakra <Sessizia> Sariah 107.7 DSFM Solo dengan Sariah Hidup Menjadi Lebih Indah Pendengar Desh dimanapun anda berada, hadir dan ikuti talk show dan bazar Dengan tema ketika hati di bawah logika Akan diselenggarakan pada hari Sabtu 3 November 2012 pukul 7 pagi Hingga selesai bersama Ustadz Burhan Sodik Penulis buku-buku bestseller remaja Bertempat di ruang 307 Gedung 1 Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS Dengan kontribusi Rp 5.000 Acara ini terselenggara berkat kerjasama SKI Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS Dengan radio Dawah Syariah 107.7 rdsfm Solo Dengan Syariah hidup menjadi lebih indah Baik kita lanjutkan kembali mendengarkan kajian kita sore hari ini Kalam Fikih Dakwah bersama Ustaz Ahmad Ramadon. Untuk Anda yang ingin bertanya, kita tunggu di line telepon 7651818 atau juga melalui SMS di 081226170777. Baik, silakan pendengar ya, kita tunggu melalui telepon di 7651818. Kemudian juga melalui SMS di 081226170777. Silakan ya pendengar, ini sudah ada yang bertanya apa belum ya di SMS di 081226170777. Ini ada pertanyaan nih Tat melalui SMS ya, betul ya. Dari saya Gunawan di Klaten mau tanya Ustaz, bagaimana para sufi atau sufisme mungkin ya yang lebih mengedepankan rasa mahabbah kepada Allah? Bukan rasa kauf Karena mereka ketika berdoa kepada Allah uh, Apa nih? Ya Allah seandainya aku beribadah Kepadamu hanya takut kepada nerakamu Maka masukkanlah saya ke neraka Ya Allah kalau aku beribadah Karena ingin surgamu maka jauhkanlah Surga Karena mereka beribadah hanya karena cinta kepada Allah Dan mengharap ridhonya, Tidak karena takut kepada Allah Mohon penjelasan Ya Eh uh, di dalam beribadah, ya, di dalam berdakwah, di dalam beramal. Seperti saya katakan tadi, ada tiga pilar yang harus dibangun. Yaitu mahabbah, kemudian khauf, kemudian rojak. Tiga ini sangat penting karena tidak bisa satu sama lain dipisahkan. Ya. Tidak bisa satu sama lain dipisahkan. Tua filah sekalian, eh, ketika seorang kemudian hanya mahabbah saja, E, maka ini e, tergolong ya e, di dalam e, apa namanya kitab-kitab salaf disebutkan bahwasanya orang yang beribadah di atas landasan rasa mahabah saja maka termasuk daripada golongan zindik ya zindik itu e, seperti dia itu kebalikan kayak munafik itu ya zindik itu jadi e, dalam hatinya ada iman, ada e, rasa yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi e, dalam e, lisannya itu berbeda ya. Dalam hatinya menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi lisannya tidak. Ini ini juga keliru, ini e, kelompok zindik. Jadi e, kalau hanya sekadar mahabah saja ini keliru. Kemudian kalau hanya khuf saja juga keliru. Ya para ulama menyebutkan kelompok yang beribadah ya di atas landasan khuf saja kelompok ini uh, di, uh, disebut sebagai haruri. Golongan haruri yang masuk dari kelompok uh, wa'idyah. Ya, wa'idyah kalau di, uh, den dengan terminologi lain mungkin banyak orang mengatakan sekarang khawarij seperti itu ya. Khawarij itu adalah kelompok yang e, dia beribadah atas dasar khauf saja, atas dasar wa'id saja. Jadi ayat-ayat yang digunakan, hadis-hadis yang digunakan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan e, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada rasa roja, enggak ada rasa mahabbah. Ya, kalau hanya takut saja landasannya Maka bisa masuk dalam kelompok haruri wa'idiyah khawarij nah, Kelompok ini ayol ihwar Satu contoh ya. Kenapa mereka kemudian eh, disebut sebagai khawarij eh, Salah satu daripada eh, usul Salah satu daripada landasan orang-orang eh, khawarij Itu adalah hadis yang digunakan Hadis-hadis yang bersifat wa'id Hadis-hadis yang ancaman saja, hadis yang uh, janji Allah itu ditinggalkan. Ya, satu contoh, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan la yazni azni hina yazni wahwa mukmin. Tidaklah seorang pezina itu uh, beriman ya ketika dia sedang berzina. Ya maka orang ini menganggap bahwasanya orang yang berzina itu sudah tidak beriman ya padahal ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya uh, janji ya sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya pernah uh, bercerita berkenaan dengan seorang uh, seorang ini ya ya seorang perempuan yang mana perempuan ini adalah uh, baghiah seorang perempuan yang senantiasa banyak berzina ya, pelacur lah kalau sekarang ini kemudian bagaya ini melihat ada uh, anjing yang sedang yelhes yang sedang uh, menjilat-jilat tanah ya seakan-akan kehausan uh, uh, hendak minum maka perempuan ini masuk ke dalam sumur itu perempuan pezina ini masuk ke dalam sumur itu sumur yang ada di sekitar ya, tempat kejadian anjing sedang menjilat-jilat tanah itu ya dengan mengambil air dengan hoof dengan hoofnya dengan apa dengan sepatunya maka diambil dari e, bawah ya e, sumur itu diletakkan kemudian diberikan e, kepada anjing kata rasul saw pezina ini e, dia masuk surga karena memberi minum terhadap hewan ya ihwafilah sekalian e, kalau digabungkan dengan hadis yang tadi tidak beriman orang yang yang berzina maka eh, tidak dikatakan pe, eh, pezina itu yang sedang berzina beriman. Ya. Itu maksudnya adalah iman yang sempurna. Ya, kalau dalam kaitannya alusunaw wal jamaah adalah iman yang sempurna. Tidak beriman secara iman sempurna. Jadi imannya lagi berkurang. Ya, kalau dalam eh, kaedah alusunah itu iman itu bertambah dan berkurang. Ya, iman itu bertambah dengan ketaatan Dan berkurang dengan kemaksiatan Yang maksiat itu tidak mengeluarkan pelakunya dari dari Islam Ada maksiat-maksiat yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam Ini kalau hanya khauf saja Kalau hanya e, rojak saja Kalau hanya rojak saja Rojak itu berharap saja Maka e, para ulama menyebut sebagai Kelompok ini disebut sebagai murji Golongan murji ya Golongan yang e, wa'diyah Yang hanya berpegang pada hadis-hadis Yang sifatnya harap saja Jadi ada kelompok wa'idiyah Yaitu e, berpegang pada hadis-hadis nabi Pada ayat-ayat Allah SWT Yang sifatnya ancaman Ada kelompok bukan wa'id tapi wa'idiyah Yaitu e, yang berpegang pada hadis-hadis yang sifatnya janji-janji Allah Kelompok ini juga keliru Karena hanya berpegang pada hadis-hadis janji Allah saja Maka ikhwafillah kalian Kelompok yang uh, hanya berpegang pada rojak saja Ini biasanya dia mengatakan Yang penting uh, Yang penting iman itu yang penting di hati ya, Yang penting hatinya baik Biasanya suka seperti itu ya, Ini adalah kelompok yang uh, Yang hanya rojak saja Ya Eh, yang penting uh, saya Islam dan hati saya baik, saya nggak pernah berbuat uh, apa namanya hati saya nggak buruk ya, uh, walaupun saya nggak uh, pakai jilbab bagi perempuan seperti itu, walaupun saya nggak pakai jilbab, uh, yang penting hati saya baik. Ini adalah sih uh, apa ya landasan akidahnya hanya sekedar rojak saja, landasan ibadahnya hanya rojak saja. Jadi berharap terus, kemudian tidak ada rasa takut sehingga meninggalkan kewajiban kemudian melanggar larangan-larangan e, ya, dia melakukan maksiat. Ini hanya rojak saja wal Maka ikhwah fillah sekalian, kelompok murji ini lebih berbahaya daripada kelompok khauf kalau khauf. E, Kehati-hatiannya luar biasa jangan sampai saya terjerumus kepada maksiat ya, sampai berlebihan tapi tetap berlebihan. Ya ini e, keliru tapi e, kelompok murjiah ini lalai dia e, melalaikan bahkan me, meremehkan maka ini termasuk daripada e, ka, dikatakan para ulama ya para ulama menyebutkan bahwasanya kita e, boleh ya boleh leb, lebih dibolehkan kita sholat di belakang Uh, apa namanya di belakang kelompok yang kedua yaitu yang hanya khawf saja yang disebut khawarij, daripada kita sholat di belakang kelompok yang murjiah, ya karena murjiyah itu sudah meremehkan ya orang yang meremehkan itu bisa terjerumus pada kekafiran ya walyakumullah ya maka ehwal sekalian jadi tiga tiganya ini penting tiga tiganya ini penting E, harus e, berkaitan satu sama lain tidak boleh kemudian dipisah satu sama lain mahabbah kita beribadah dengan atas nama cinta juga kita juga e, apa namanya beribadah e, dengan e, rasa khauf juga ya yang kemudian kita harus e, bisa mengerem dengan rasa khauf ini terhadap perbuatan-perbuatan maksiat terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan uh, Allah kemudian ada rasa raja juga sehingga kita beribadah ada motivasi saya beribadah ini agar saya mendapatkan uh, apa namanya pahala dari Allah bukan pahala dari bukan uh, apa namanya bukan yang lainnya jadi pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan uh, tidak ada yang lainnya ya ini perlu uh, perlu ada rasa khauf perlu ada rasa mahabbah ya yang semuanya ini Uh, apa uh, menjadi uh, menjadi pilar bagi uh, kaum muslimin dalam beribadah uh, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Ya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu fatawa beliau menyebutkan kala ba'du salaf man abadallah bil hubbi wahda fahuwa zindid wa man abadallah bil khaf wahda fahuwa haruri wa man abadahu bil raja wahda wa huwa murjih ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله بصورة الإسراء الآية سبء وخمسون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ewafil rahimakumullah. Abat sebelum nanti dilanjutkan ada penelepon dulu tadi. Iya, nanti ya, di belakang enggak apa-apa tadi kita terima dulu telepon. Ya. 7651818. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Siti. Iya, mau bertanya. Pertanyaan saya pertama, kalau kita sebagai umat Islam Kita ini kan yang generasi yang paling akhir ya. Ini kalau kita beragama hanya mengatuh pada Quran dan hadis saja Dalam arti tidak mengatuh kepada salah satu imam Itu apakah bisa dibenarkan atau tidak Kemudian tadi ada yang bertanya Kalau ada orang yang beribadah hanya berharap saja Atau hanya karena rasa takut saja itu tidak itu tidak betul yang tadi Yang betul yang bagaimana Terima kasih mas ya. Saya tunggu ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan dat Ya dilanjutkan Nanti kita jawab belakangan Ya ee, Tadi Perkataan Ibnu Taimiyah Di dalam Macimu Fatawa Sekaligus menjawab ee, Pertanyaan ya Yang kedua tadi Terus bagaimana Kita itu enggak boleh e, Hanya salah satu saja Ya tiga-tiganya Ya, tiga-tiganya harus ada pada diri seorang muslim di dalam beribadah ya ada khubnya, ada khubnya juga ada roja, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan berkata sebagian salaf barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan ya mengandalkan cinta semata-mata ya maka ia bisa disebut sebagai zindik ya ya seperti munafik gitulah. kemudian eh uh, Beliau menyebutkan lagi. Barang siapa yang beribadah. Abadallah bil khauf. Dengan mengandalkan sikap khauf saja. Sikap takut saja. Maka ia termasuk dari kelompok haruri. Yang saya sebutkan tadi. Ya khawarij tadi. Kemudian yang ketiga. Barang siapa yang beribadah. Mengandalkan. Ya, sifat roja saja. Sikap roja. Hanya berharap saja. Maka termasuk dari kelompok murji kata uh, kata uh, salaf demikian termasuk daripada uh, sikap murjiah yang hanya harap saja yang sikapnya uh, dia berpegangan pada hadis-hadis janji Allah dan meninggalkan hadis-hadis yang sifatnya uh, waid ya ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Kemudian beliau melanjutkan dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan menggabungkan ketiganya yaitu dengan uh, apa tadi dengan hawfnya dengan hubnya dengan rojaknya maka termasuk dia ini sebagai mu'min mu'ahid ya seorang mu'min yang uh, yang ahli tauhid ya seorang mu'min yang benar uh, tauhidnya karena tauhid itu harus uh, pilar ibadah itu harus dilandasi dengan tiga tadi wallahu a'lam bishshawab bisa dibuka di dalam macam-macam ah fatwa dan hal ini juga disebutkan e, tiga hal ini disebutkan di dalam surat al isra ayat 57 ya nanti bisa dibuka sendiri mereka lah yang beribadah yang e, berdoa yang berharap ya, kepada robnya ya kemudian yang paling dekat ya kemudian yang paling berharap yang paling takut ya, terhadap azabnya itu ada di dalam surat e, al isra ayat 57 ibadillah rahimak mullah kemudian Tadi pertanyaan yang pertama tadi itu ada, uh, apa tadi, yang penelpon ya. Uh, uh, tentang ini, Tad, uh, bagaimana dengan, apa ya, uh, berkaitan dengan mencontoh atau mengambil ilmu dari mazhab, para imam. Ya. Nah. Uh -huh. bermazhab itu, ikhwafilah sekalian, hukumnya boleh, ya, boleh saja, ya, boleh. Uh, kemudian, ya, kenapa kemudian kita harus bermazhab? Kenapa ada yang mengatakan harus bermazhab? Ya, yang mengatakan harus bermazhab itu mereka beralasan, ya, mereka beralasan kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis kecuali dengan uh, pemahaman sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama, ya. Jadi. Uh, Kaya banyak banyak hal lah, ya sehingga muncul ada ilmu usul fikih ya ilmu fikih itu berkat daripada uh, ini ya jadi uh, proses ya uh, proses para imam para uh, para imam madhab ya. jadi kalau dalam hal kaitannya uh, kaitannya fikih ya berkenaan dengan fikih maka dibolehkan tetapi kalau berkenaan dengan uh, apa uh, akidah Ya, maka mazhab kita hanya satu Yaitu ahlus sunnah wal jamaah Mazhab kita harus mazhab sesuai dengan ahlus sunnah Paham ahlus sunnah wal jamaah Kenapa? Karena paham ahlus sunnah wal jamaah inilah yang eh, Yang kemudian dia tidak berlebihan Tidak kemudian ifrat Dan tidak tafrid. Ya tidak Uh, tidak meremehkan tidak melalaikan ya jadi uh, sesuai dengan pemahaman para sahabat sesuai dengan para pemahaman tabiin tabiut tabiin ya sebagaimana uh, apa uh, yang disampaikan alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin nabi mengatakan atas kalian untuk senantiasa berpegang teguh pada pada sunahku dan sunah para sahabat ya khulafa'ur rasyidin ya Iwafilah sekalian. Jadi boleh kita bermazhab dalam hal, hal kaitannya fikih, ya, yang sesuai dengan uh, fikih-fikih para imam, imam syafi'i ima, yang terkenal ada empat: syafi'i, maliki, abu hanifa, hanafi dan kemudian hanbali. Boleh kita bermazhab. Silakan memilih ya, dari salah satu uh, mazhab itu empat itu. Tapi tidak kemudian uh, kita uh, ya, fanatik terhadap salah satu mazhabnya. Kalau di Indonesia terkenal dengan mazhab syafi'i, kemudian kita datang ke daerah yang e, di sana bermazhabkan maliki ya. Yang kalau sholat itu tidak e, sedekat ya. Maka kita jangan kemudian menggunakan, e, jangan e, ketika sampai sana ya, sebagai bentuk uhwah Islamiah, jangan mengacaukan di sana. Kita sholat sedekat sehingga menjadikan ri, e, ribut e, dari kalangan kaum muslimin yang ada di sana, di negeri e, yang mazhabnya maliki. Ya kemudian yang uh, salah satu mazhab lagi kalau sholat itu waladolin amin uh, tidak mengucapkan amin jangan sekali-kali ketika kita di sana mengucapkan amin karena bisa menjadikan perpecahan ya jadi kita harus uh, lebih lentur dalam hal kaitannya fikih hukum-hukum fikih ketika kita berada di mana ya kemudian kita dijadikan uh, imam kita dijad uh, kita bermakmum apalagi dijadikan imam ya kita dijadikan imam di tempat di mana kaum Muslimin di sana bermazhabkan eh, Syafi'i eh, harus berkunut ya atau tidak berkunut Maka ketika kita dijadikan imam, harus sesuai dengan mazhab yang berada di sana, ya. Ini dalam rangka dakwah dan di dalam rangka uhuwa Islamiah tidak eh, dalam rangka, karena eh, hal ini dibolehkan sebagaimana para imam sendiri, ya Syafi'i melakukan seperti itu, imam Ahmad juga melakukan seperti itu, ya, eh, ya yang sebagaimana yang saya bahas dalam dalam kajian berkenaan dengan Islamiah, ya, Itu seperti itu. Allah Ya, Kemudian Dat, kalau yang berkaitan dengan kelompok murji yang meremehkan itu. Uh, bentuk peremehannya seperti apa Dat? Salah satu contoh ya. Bentuk peremehannya karena mereka berpegang pada hadis-hadis uh, janji saja. Contoh hadis janji. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa hmm. yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga sudah saya sudah di uh, sudah di uh, sudah, uh, itu, sudah kan? yakin ini dan saya sudah mengatakan la ilaha ilallah ya, hati saya beriman sudah saya cukup seperti ini ya, entah saya mau apa uh, berbuat ya maksiat atau apa ya, karena kalau sudah saya sudah mengatakan la ilaha illallah maka enggak apa-apa ya, itu kan murji'ah hmm. seperti itu hmm. ya, meremehkan karena dia tidak pernah melihat ayat-ayat had, uh, uh, atau hadis-hadis yang berkenaan dengan azab Allah dengan siksa Allah sehingga Uh, meremehkan karena hanya berpegangan pada hadis itu saja mankoh lala ilah ilallah dah khalil jana tidak menggunakan hadis yang lain yang uh, yang kaitannya dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang seperti ini maka tempatnya di neraka siapa yang begini maka akan mendapat anak tidak pernah berpegang pada itu tapi kalau hanya khuf saja pegangannya malah itu saja hadis-hadis uh, roja tidak digunakan Allah alam sesuatu baik uh, silakan pendengar nanti kita tunggu di 7651818 dan kita harus break sebentar ya tadi ya untuk mengikuti uh, Kilas informasi di RDS FM Solo. Pendengar, kita akan bergabung bersama Tim Meja Berita RDS FM Solo untuk mengikuti kilas informasi pukul 5. sore tetaplah bersama Umar Darmawan di 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. 107,7 R Kau mesti jual RDS. Bina, bina, Bidihah dinaksanufan ikut sohra Bidih Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah hidup menjadi lebih indah Pendingan RDS dimanapun anda berada, masih ada Umar Darmawan dan juga Ustaz Ahmad Romadon Pengasuh pondok pesantren Salman Al-Farisi Karangpadan Karanganyar Dan kita akan kembali melanjutkan kajian ini di program Kalam Fikih Dakwah edisi hari ini Kamis 16 Dulhijjah 14.33 Hijriah bertepatan 1 November 2012 Masehi Baik ini sudah ada beberapa pertanyaan sembari menunggu anda Yang ingin bertanya melalui telepon Masih kita tunggu ya 1 atau 2 penelepon Di 765-1818 Ada yang bergabung nih tat Melalui SMS Ini Ada siapa nih Dalam menyampaikan kebenaran Saya mudah down mental Saat melihat MatU mencibir Bagaimana mengatasi masalah ini tat Membangkitkan kepercayaan begitu tat Ya Ikhwabilah sekalian Eee uh ketika kita uh, berdakwah ya jangan pernah ada ini ya ada rasa apa ada rasa uh, melihat hasil ya jadi ini uh, mindset semacam ini harus dibuang ya dibuang jauh-jauh jangan uh, jangan sekedar uh, mindsetnya uh, berhasil itu uh, kaum muslimin itu ada uh, menerima dakwah kita ya ini adalah mindset macam ini uh, atau orang-orang uh, menerima dakwah kita mindset macam ini adalah mindset yang yang yang yang keliru ya karena dakwah itu adalah uh, bashiro wa nizro kita memberi uh, kabar berita gembira dan uh, memberi peringatan jadi ketik, tidak hanya sekedar Gembira-gembira saja juga ada peringatan yang terkadang ketika hal yang gembira biasanya kaum muslimin ataupun manusia ya seluruhnya entah itu uh, dari kalangan orang-orang kafir ya mereka akan uh, ada rasa senang ya kalau hal-hal yang enak-enak yang uh, yang gembira. Tapi kalau nazir ketika kita uh, menjadi munzir ya orang yang memperingati maka terkadang ada yang menerima ada yang tidak menerima ada yang mencibir. Dan ihwal sekalian ini adalah tantangan dakwah. Maka ketika ada orang yang mencibir, berarti dakwah kita didengar, ya. Tapi kalau nggak ada respon sama sekali, ya justru nggak eh, ada suka, nggak ada yang mencibir. Jadi eh, datar saja. Maka ini eh, perlu dipertanyakan apakah yang saya sampaikan ini didengar atau tidak, ya. Apakah sampai atau tidak. Jadi eh, jangan pernah ada rasa eh, apa ya, ada rasa takut, ada rasa kemudian lesu terhadap kalau ada yang mencibir justru itu menjadi pompa kita untuk lebih baik ya untuk lebih baik uh, apalagi uh, yang mas, uh, masih dalam masa latihan maka jangan pernah, kita harus pede kita harus kemudian uh, kita menyampaikan ayat Allah kita menyampaikan hadis Nabi menyampaikan kebenaran tentunya juga kita belajar uh, dari orang-orang yang sudah pernah menyampaikan ya bagaimana sih Retorika orang itu menyampaikan bagaimana sih alur pembicaraan yang digunakan oleh orang-orang e, orang yang menyampaikan dalam dakwah kok seakan-akan enak kalau didengar kok saya bisa menerima ya ini harus di, e, dipelajari juga kita sering mendengarkan bagaimana orang e, menyampaikan yang baik bagaimana orang menjalankan aktivitas dakwahnya kemudian juga Sikap kita, keseharian kita Juga perhatikan itu adalah hikmah Yang kemudian menjadi pelajaran orang lain Sehingga kita pun ketika menyampaikan ya Makanya ihwafillah sekalian Ketika dakwah dilandasi dengan rasa khuf tadi Saya kembali kepada khuf Maka uh, seorang itu Di dalam kesehariannya uh, Dia pun akan uh, kemudian beribadah Berlaku, kemudian berkelakuan Berbuat, berkata Sesuai dengan Kehati-hatiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau-kalau nanti Yang saya lakukan, kalau-kalau yang saya Katakan itu e, Sebuah kesalahan, maka dia pun akan Introspeksi diri, dan ketika Sudah ada e, rasa Rasakhov tadi, sudah ada filter dalam dirinya Berupa rasa Rasakhov tadi Dia pun akan dilihat Oleh Allah, dilihat oleh manusia akan akan dia adalah ahlu ibadah yang eh, dai seorang dai juga ahlu ibadah seorang yang alim, ya, bukan hanya sekedar eh, dai saja menyeru kepada kebaikan, tapi juga baik perbuatannya, perkataannya berilmu pula. Maka ketika kita menyampaikan menyampaikan sesuatu pun akan pede. Saya itu menyampaikan dengan ilmu, saya itu menyampaikan dengan dengan eh, sesuatu yang sudah saya lakukan sesuatu yang sudah saya kerjakan ini akan menjadi motivasi tersendiri ya jadi sekalian, eh wah filas kalian terkadang orang yang eh, dicibir biasanya juga bukan karena materinya kurang bagus tetapi kesehariannya eh, orang tersebut eh, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ini yang menjadikan banyak orang mencibir banyak orang yang mencemooh banyak orang yang kemudian Acuh tak acuh Bahkan tidak percaya Bahkan meninggalkannya Itu ada ada saja seperti itu Itu bisa terjadi karena Kita keseharian kita Ya perbuatan kita Kemudian ucapan kita Tidak pernah dijaga Dengan rem-rem filter Yang ada pada Keimanan seorang dai Hendaknya Ada rasa khuf tadi Ya, Wallah alam disuap Ya baik Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ada Hamzah di Kartasura Uh, Ustad minta tips agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian ini juga ada pertanyaan berikutnya nanti mungkin bisa dijawab uh, sekalian karena memang pada prinsipnya agak sama nih, Tad. Bagaimana cara menjaga agar kadar keimanan kita itu tidak naik turun? Terus bagaimana landasan ibadah yang kuat dari mursidah di Karanganyar? Silakan, Tad. Iya, ikhwah, vila sekalian. Uh, kita bukan malaikat yang diberikan apa ya diberikan keistimewaan mereka itu senantiasa taat. Ya. Malaikat itu dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia senantiasa taat terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Tapi malaikat tidak diberikan seperti kita akal uh, seperti manusia yaitu nafsu. Ya. Manusia adalah yang paling sempurna. Dan kita juga bukan setan yang kemudian hanya memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan uh, egonya. Kita bukan setan it, yang uh, kita diberikan akal, kita diberikan uh, apa ya rasa, kita diberikan nafsu. Ya. Jadi manusia itu amat sempurna sehingga uh, sangat uh, wajar jika memang kadar keimanan itu bisa naik, bisa turun. Kalau naik terus ini uh, malah kemudian menjadi pertanyaan apakah orang ini benar orang atau malaikat ya, nah, ini maka sekalian eh, wajar saja terkadang eh, iman kita itu turun tetapi ketika iman kita turun maka hendaknya kita lebih banyak ya introspeksi diri, muhasabah ya, mengingat akan dosa-dosa kita kemudian tadabur ayat-ayat Allah ya tadabur dengan ayat-ayat yang sifatnya eh, wa'id tadi seperti eh, apa ya Sifatnya menakut-nakuti, ya seperti ayat-ayat yang kaitannya dengan neraka. Karena seperti yang saya katakan tadi, uh, Abul Qasim Al Hakim, ya Rabi dalam perkataannya mankhaf Shay anharabaminhu wamankhaf Allah harabailaih. Siapa yang takut dengan sesuatu, maka dia akan menjauh darinya. Tetapi siapa yang takut kepada Allah, dia lari kepada Allah. Dia tak, uh, kemudian dia uh, mendekat kepada Allah. Kalau dia merasa takut kepada Allah, ya, dan takut itu akan muncul, akan timbul ketika dia itu e, mentadburi ayat-ayat Allah dan muhasabah senantiasa muhasabah. Kemudian ihwalnya sekalian di dalam rangka meningkatkan ya, kadar keimanan kita, ya, agar terus meningkat, maka banyak memperbanyak taskiatun nufus, memperbanyak ibadah-ibadah e, nafilah, ya, memperbanyak, e, ibadah -ibadah yang memperbanyak ibadah-ibadah yang E, kaitannya mengkoreksi jiwa, mengkoreksi e, keyakinan hati yang ada dalam diri. Jadi jangan banyak berdebat, ya jangan banyak. Itu ketika kita banyak berdebat, ketika kita banyak berkata, berapa, e, e, ya tertawa ini merusak hati. Tetapi ketika kita e, kemudian banyak mentadaburi ayat-ayat Allah, melaksanakan ibadah sunnah, Salat lailnya. Kemudian sholat duhanya, istighfarnya, memperbanyak istighfar. Ya, istighfar, Iwafilah sekalian akan mempermudah kita uh, dalam segala hal. Ya, Barang siapa yang mem, ya mendawamkan istighfar, maka Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan keluar uh, terhadap persoalan-persoalan yang ada pada dirinya. Iwafilah, maka ini perlu bagi setiap Muslim, khususnya ya yang senantiasa berkelut di dalam uh, dunia dakwah yang menyampaikan sesuatu kebenaran kepada umat ya. terkadang umat ada yang uh, menerima ada yang mencibir ada yang uh, tidak suka itu sebuah uh, keniscayaan, sebuah kepastian tentu saja akan ada seperti itu sudah menjadi sunatullah maka hendaknya seorang dai tadi memupuk, membekali diri dengan tazkiyatun nufus memperbanyak, uh, membersihkan jiwa ya membersihkan jiwa tentunya dengan amal-amal soleh apa yang keluar dari lisannya adalah e, mengingatkan Allah mengingatkan kematian ya mengagungkan Allah apa yang dilakukan oleh anggota badannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak yang lainnya ini e, sebagai e, untuk meningkatkan diri ya keimanan yang ada di dalam jiwa kita Allah alamissalat kemudian kalau landasan ibadah yang kuat itu tadi Rad? landasan ibadah. Mm -hmm. Ya, landasan ibadah itu uh, uh, adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Yang qot itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Al-Qur'an itu qoti. Yeah. Ya. Baik. Kita terima teleponnya, Tat ya. Di 7651818 pendengar. Satu penelpon di 7651818 sudah ada yang bergabung. Ada Ibu Nur di Serangin ini Tat. Assalamualaikum Sila kan bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa nah, saya ikhik. Saya tu kepingin ya, nak menyampaikan kebenaran walaupun cuma saya kakak ya sebenarnya. Uh, tapi kok <laughs> gemetar masanya betul betul mau menyampaikan apa yang saya dapat saya mengakui dulu tak degil degil gitu. Tapi gemetar cepet dek itu soalnya gimana sebenarnya gemeter. Degilnya karena nervous atau karena. <laughs> uh, <laughs> Ma apa ya, materi oh, Biro, oh, grogi uh. mohon tipsnya gimana oh, ya asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mengatasi nervous atau grogi gitu. Iya, eh, ikhwah sekalian, tadi jadi ketika kita sudah ada rasa takut kepada Allah, maka manusia pun akan takut kepada kita. Ya, kita harus yakin itu ya harus dihilangkan rasa takut dulu terhadap e, makhluk ya terhadap makhluk Allah sudah takut kita la takhafuhum wa khaufuni ya jadi janganlah takut kepada mereka tetapi takutlah kepada Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu ya jadi e, itu yang harus menjadi landasan e, utama ketika kita hendak e, berdakwah Ketika kita hendak e, menyampaikan. Janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku. Jika kamu benar-benar beriman. Dalam surat Al-Imran ayat e, 175 ya. Iwabilah sekalian. E, rasa takut itu. Bisa e, takut kepada Allah. Bisa menjadi motivasi kita. Saya e, hanya takut kepada Allah. Saya akan menyampaikan kebenaran. Dan saya bismillah. Insya Allah saya bisa e, kemudian e, menyampaikan ini. Entah diterima atau tidak. Saya hanya berharap pahala dari Allah itu yang pertama. Kemudian ketika kita menyampaikan juga melihat kondisi uh, uh, kondisi mad'u kita, kondisi uh, yang akan kita sampaikan ya. Mereka ini sepertinya lagi uh, menerima ya hawa-hawanya men, uh, sedang menerima perkataan kita di uh, setiap kita berkata diterima enggak. Wah, ketika itu maka kita coba ya. Uh, kalau mama enggak ada gunakan waktu-waktu yang kemudian setidaknya mereka itu mau mendengar. Jangan kemudian e, mereka lagi sibuk sendiri kita e, sepertinya sibuknya enggak bisa di e, di ini ya, enggak bisa diganggu ya, enggak diganggu gugat ya. Maka jangan sampai kita menyampaikan ya, jangan kita sampai e, takut-takutnya salah ya. Jadi ketika mereka seakan-akan e, sedang lagi pikiran mereka ya masih e, masih santai ya itu bisa kita sampaikan. Uh, kalau kita tidak bisa menyampaikan di forum, ya maka kita sampaikan person by person. Kita nyampaikan orang ke orang. Itu dakwah fardiyah Itu malah lebih mengena, ya Bu. Uh, kok saya kok uh, mungkin eh, pernah belajar seperti ini ya. ya. Dalam uh, Islam itu seperti ini seperti ini. Ya, uh, sepertinya bagus kalau ini seperti ini. Jadi ngomong uh, person by person itu malah lebih lebih lebih mengena. Bahkan lebih uh, ikatan batin kita, ya lebih dekat ya. Ibu kok saya kok e, lihat pengajian di sana kok bagus. Ayo kita ikut ya. Jadi enggak hanya-hanya e, dengan orang per orang itu akan e, lebih mengena dibanding dengan kita di forum kalau kita di forum itu ya grogi tadi ya. Maka jangan e, jang, e, jangan sam, kemudian tidak sama sekali ya. Di forum grogi sudah kita gerilya ya satu persatu orang didekati. E, itu lebih baik ya. Allah alhamdulillah. Baik. Kemudian berkaitan dengan eh apa ya tuntutan Allah bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang kita omongkan. Nah, ini kemudian akan kita dituntut eh, oleh Allah. Pertanyaan saya ketika ada seorang dai yang taralah eh, memberikan apa ya penerangan tentang ibadah haji, satu contoh begitu. Iya. Kemudian secara keilmuan dia itu sudah tahu tapi belum pernah mengerjakannya karena saya pernah ada kasus ya ada seorang dai yang apa ya menyampaikan uh, tentang haji kemudian serta merta itu dibantah oleh pendengar kamu tuh belum pernah haji saya aja yang pernah haji nggak pernah ngasih tahu itu gimana tat uh, menyikapi masalah ini tat eh wafilah sekalian ya uh, ini kaitannya belum pernah melakukan ya karena belum mampu ya hmm. belum pernah melakukan karena belum mampu jadi tetap kita boleh menyampaikan satu contoh ya bukan hanya sekedar haji lah ya banyak jihad ya yeah. kemudian e, tentang warisan ya itu kan kadang jarang dipakai itu warisan yeah. ya yeah. itu boleh kita sampaikan ilmu ya atau nikah ya hmm. atau tolak ya <laughs> yeah. itu disampaikan e, jangan kemudian ini belum e, belum pernah apa namanya haji belum pernah jihad kok ngomong jihad belum pernah eh, nikah, kok, nikah. Uh, boleh, nyong, ya? boleh saja ya jadi boleh saja belum nikah kemudian menasihati ya, keluarga it, begitu uh, uh, itu boleh selama itu uh, kita uh, kita tahu kita tahu ilmunya itu boleh kita menyampaikan ya, ya. Uh, jangan sampai uh, kita balik lagi logikanya ya kita bisa balik logikanya. Masa kita belum pernah masuk neraka. Bisa menerangkan neraka itu kan. Nah, gak harus Masa harus kita masuk neraka dulu. Iya ya? gitu seperti itu. Saya gak pernah masuk neraka. Tapi saya tahu uh, tentang neraka itu. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Dalam hadis disebutkan seperti ini. Kemudian ulama menafsirkan seperti ini. Ya iwafilah sekalian. Jadi jangan kemudian kita. Uh, dengan ayat tadi. Kita kendor ya dengan ya. ayat. Uh, Allah akan murka terhadap orang yang uh, mengatakan sesuatu dan uh, dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya karena dia belum mampu ya, dia belum mampu dan belum waktunya ya. Hajinya mungkin ya kalau sekarang haji harus nunggu 15 tahun yeah. uh, ya, maka uh, bisa saja kita banyak uh, sekarang apalagi dengan media yang uh, luar biasa ya bisa di klik ya tinggal klik kita dapatkan ilmu cara audiovisual bisa dapat ya langsung tanpa harus kita apa kita berangkat ke sana kita tahu banyak sekali ya audiovisual yang bisa ditayangkan langsung seperti itu ya Allah alamissuallahu baik kita cukupkan sampai di sini saja kebersamaan kita untuk terakhir kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini tafadzkan ya ehwalul rahimakumullah untuk Kajian sore hari ini berkenaan dengan Al-Khauf, ya, Khauf pada Allah SWT yang merupakan buah daripada keimanan kita, ya, buah dari keimanan yang mendalam, ya. maka untuk memupuk rasa khauf itu hendaknya setiap kita mentadaburi ayat-ayat Al-Wa'id. Selain mentadburi ayat-ayat uh, al-waqt yang sifatnya harapan, juga kita mentadburi ayat-ayat yang sifatnya ancaman dari Allah Subhanahuwataala dalam Al-Quran, ya. Karena apa? Uh, apa yang ada di dalam Al-Quran adalah wa wasidun, itu kebenaran dan itu uh, kejujuran, ya. Jadi tidak tidak bohong, tidak uh, tidak bisa didustakan. Maka ayat-ayat Allah yang bersifat uh, azab Allah, bersifat siksa Allah, neraka Allah, bagaimana? Kemudian ya itu akan menumbuhkan kita rasa takut. Kemudian ketika kita berkata dan berbuat akan hati-hati dan ini sebagai uh, motivasi dai dengan kehati-hatian kita dalam berkata dan berbuat kita pun akan lebih pede, lebih uh, percaya diri ketika kita menyampaikan, ketika kita kemudian uh, beraksi di ya di masyarakat dengan uh, dengan dakwah kita. Wallahu taala alam. Udah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan ke dalam uh, kita sebagai barisan orang-orang yang takut kepada Allah, yang berharap kepada Allah serta beribadah juga diberikan uh, di, uh, di kepada kita rasa cinta ya di dalam ibadah itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Ustaz Ahmad Ramadan, pengasuh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karangpadan Karanganyar uh, di program Kalam Fikih Dakwah Insya Allah Anda bisa mengikuti program ini di hari Kamis yang akan datang. Umar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Umar pamit. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wabarakatuh. baru saja Anda ikuti kalam kajian keislaman. Semoga memperluas pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kembali kalam esok hari di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah